kita dengarkan apa kata Ustadz kita dengarkan apa kata Ustadz apa kata Ustadz seorang yang bernama Tufel bin Ubay bin Kaab ini dijuluki Ababatan dia pernah ketemu Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar ini setiap hari masuk pasar padahal dia tidak punya toko. Diperhatikan Abdullah bin Umar, setiap hari masuk pasar. Masuk pasar setelah salat duha, setelah apa? Pergi ke pasar. Tidak punya toko, Tidak ada urusan jual beli, sudah agak lama di pasar, pulang, masuk masjid dah, ibadah kepada Allah itu dan ini. Dilihat begitu kok istiqomah ini Abdullah bin Umar ke pasar ada apa? Kalau kita kan masuk pasar untuk macam-macam. Ini apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Sampai Abul Batan ini datang. Pas waktu ke pasar sengaja dia datang ke rumahnya. Ayo ikut ke pasar tadi. Ada apa ke pasar sampean Abdullah bin Umar? Kenapa Anda pergi ke pasar? Enggak punya toko, enggak punya pekerjaan, enggak ada urusan, ada apa? Enggak. Aku kepengin cari pahalanya memberi salam. Kita akan kasih salam kepada setiap orang Islam yang kita temui nanti di sana Assalamualaikum Ketemu lagi Assalamualaikum Pahala besar itu Aku ingin pahala itu Kata Abdullah bin Omar Kalau kita kan Masya Allah Ketika manusia tidur berangkat ke pasar Karena itu Jangan sampai Kita ini tidak peduli dengan saudara kita Satu sama lain kasih salam Lihat Rasulullah Alaihi Wasallam. Rasulullah itu ngajari kepada umatnya Kalau ketemu anak kecil-kecil itu Mereka lagi bermain banyak Dikasih salam oleh Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawab mereka seneng Kalau kita kan enggak kadang-kadang Enggak mendidik Apalagi kalau udah pangkatnya tinggi Wuh wow, disbuat serem wajahnya karena dia membawa tembak, oh dibuat serem, senyumnya senyum sinis, matanya melotot begitu, dipikir dia dapat kehormatan, dapat pangkat dengan cara yang demikian, tidak sama sekali, justru dengan akhlak manusia itu mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu SWT, guru misalnya kepada murid, kasih salam, ada apa dia akan muridku Murid harus hormat sama aku Juragan kepada Pegawainya Ada apa dia pegawai Dia kasih salam kepada aku Inilah kata Nabi menyatakan Al-Badi Bissalam Bariun Minal Kibri Orang yang Mau memulai memberi salam Dia Dinyatakan bebas Daripada penyakit sombong kalau enggan memberikan salam Kuat-kuatan nah, Masa anak Habib ngasih salam kepada petani Yang benar saja Petani kasih salam kepada aku ah Ini berarti orang yang sombong Karena itu Lihat Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar tidak fikir itu Ini sahabat besar Aranya Sina Umar bin Khattab Keluar ke pasar Untuk mencari Bukan cari untung Cari duit Bukan bekerja Bukan urusan dagang. Keluar ke pasar untuk mencari pahala memberikan salam. Allahu Akbar. Ah. Lihat bagaimana semangatnya orang dulu. Akhirnya benar-benar orang dulu menjadi orang-orang yang beruntung. Mendapatkan derajat yang tinggi. Di sisi Allah Subhanahu Iya kan? Iya kan?